Mitra bisnis, para pelaku usaha industri di Jawa Barat mengeluhkan kerusakan jalan dan kemacetan yang sangat menghambat pendistribusian barang, terutama komoditas ekspor. Selain menimbulkan biaya tinggi, dampak kerusakan itu dikhawatirkan melemahkan daya saing nasional. Dikatakan pengiriman barang dari Bandung ke Tanjung Priok bisa tiga hari, sehingga lebih mahal dibanding Singapura ke Tanjung Priok. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Kompartemen Logistik Kadin Pusat, Akbar Johan. Pak Johan, apa komentar Anda soal buruknya infrastruktur ini? Ya, itu memang kondisi yang kita semua sudah tahu ya. Ujung-ujungnya adalah infrastruktur. MP3EI jelas alokasi dana untuk infrastruktur itu hampir 70%. Tetapi sampai hari ini, achievement-nya belum sampai 15% realisasi dari pemerintah. Sangat tidak masuk akal kalau transportasi darat Jawa Barat ke penyuk itu seperti yang dikeluhkan sama pengusaha dari Jawa Barat sampai 3 hari. Dan ini bottlenecknya tidak lepas daripada produktivitas di pelabuhanan juga, Mas Wendy. Terjadi bottleneck yang sangat kompleks kalau kita lihat. ...antrian mau masuk ke beberapa pintu, akses ke pelabuhan, baik untuk ekspor maupun import atau outbound maupun inbound, itu juga tersendat di situ. ya Harap kita dengan adanya tol Jawa Barat, ya Bandung ke Jakarta itu bisa cukup teratasi, tapi ternyata masih banyak akses-akses yang tidak terselesaikan... Justru itu kami di Jakarta ya dari Kadin juga mendorong untuk pembangunan pelabuhan baru di Cilamaya. Ya, ini mungkin menjadi satu satu terobosan untuk pengusaha di Bandung atau Jawa Barat yang kita tahu merupakan sentra industri ya terrealisasinya pelabuhan di Cilamaya. Kompetisi antara dua pelabuhan ini akan ya, punya standar level servis yang kita harapkan karena selama ini Tanjung Priok menjadi satu satunya port destinasi baik inbound maupun outbound dan kalau masih ini dipertahankan terjadi kongesti dan stagnan percepatan arus barang baik itu ekspor maupun import dan domestik Bagaimana cara merealisasikan MP3EI ini agar lebih optimal Pak Inilah problem kita ya pemerintah terlalu banyak slogan ya MP3EI saya nggak tahu besok pemilu berubah lagi padahal seharusnya pemerintah bukan ber hanya di plan Master plan Tetapi seharusnya master action Kita coba urai satu-satu ya. Tidak bisa ada rencana Pelindo membangun 17 pelabuhan Dengan konsep pendulungnya Sedangkan pelabuhan Priok sendiri Produktivitasnya sangat minim Service levelnya sangat rendah Menimbulkan bottleneck di kepelabuhanan Juga baru mau konsep membangun 17 port lagi gitu ini kan sesuatu yang tidak korelasi langsung gitu. Lalu kita tahu Pak, untuk masalah kerusakan jalan dan kemacetan, ini terjadinya terus-menerus, berulang-ulang dan berkelanjutan. Bagaimana caranya agar masalah ini benar-benar bisa diselesaikan Pak? Itu jawabannya cuma satu, Mas. Pemerintah mengambil tindakan selalu parsial. Tidak pernah membuat satu action atau implementasi secara keseluruhan. Kalau... Soal kemacetan, itu sangat kompleks juga. Jumlah kendaraan tidak ada pembatasan. ya Yang kedua, infrastruktur jalan tidak pernah ada penambahan. Yang ketiga adalah pengawasan di lapangan. Kualitas daripada pembangunan jalan itu sendiri. Pantura itu setiap tahun hanya untuk diperbaiki mengantisipasi mudik, lebaran. Ini kan sesuatu yang absurd. Padahal jasa logistik itu bukan hanya lebaran, bukan hanya mudik, tetapi menjadi satu rantai pasok, supply chain dari seluruh kebutuhan produk maupun jasa. Nah, ini berkali-kali kita sampaikan pemerintah hanya di tataran atas oke, okay, tetapi di middle maupun di bawah itu tidak sampai instruksinya. Nah, perihal uh, uh, fasilitas infrastruktur di Jawa Barat, ini kan juga kalau bersentuhan dengan otonomi daerah, saya pikir akan jauh lebih cepat kalau Pemprov Jawa Barat yang melakukan aksi secara independen sendiri untuk mengatasi masalahnya dibanding pengharapkan dukungan daripada pusat. Pusat sendiri kita tahu terlalu banyak dicampurin urusan politis, sehingga kepentingan golongan masih terlalu kuat, sehingga infrastruktur-infrastruktur ini terabaikan. Jadi saya sarankan kalau ketemu beberapa teman di daerah, di provinsi, saya pikir fokusnya mulai daripada provinsi itu sendiri. Demikian Ketua Kompartemen Logistik Kadin Pusat, Akbar Johan. Saya Wendy Lim.